Thank、you Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar. Kalian lupa yel-yel kalian ya? Blep, blep, blep. Obe, u d a baru, tiap minggu baru. Blep, blep, blep, blep. oke.、Okay. Hai Mirabet. Halo. Udah ya, nanti minggu depan jangan panjang lagi ya, pendek aja. Dan jangan nyontek lagi ya minggu depan. Halo Mirabeth. Halo Mas Gimana、Masa. kabarmu malam ini? Puji Tuhan, baik. Itu tadi sebuah penampilan yang lagi-lagi sangat indah dari kamu. Terima kasih, terima kasih. Salah satu... keistimewaan yang kamu miliki dan itu juga banyak dimiliki dan menjadi ciri-ciri penyanyi besar itu adalah kemampuan kamu masuk dalam lagu kalau orang sudah masuk dalam lagu menyampaikan pesan dengan baik menyampaikan pesan dengan、uh, tepat dari isi lagu itu n y a m b u n g dengan ekspresi, gaya tubuh, suara, dan aransemen itu ...membuat kita bisa merinding nonton kamu. Pesan saya, jangan cepat puas,、ya. jangan lupa diri, dan tingkatkan terus kemampuanmu. Merabet, aku nambahin ya kalau soal rasa tadi udah、uh, Mas a r i bilang,、uh, Buat aku yang aku liat, h biasanya penyanyi yang berhasil di industri itu penyanyi yang bisa memberi hal-hal yang mengingatkan tentang penampilannya. Jadi kamu tuh banyak banget yang diingat dari setiap penampilan kamu. Malam hari ini terserang u t di ujung lagu aku hampir, cuman, cuman di ujung aja itu aku bisa hampir nangis. Gak tau, ada lirik yang lain yang bagus di depan tapi di, di belakang tadi cuman ngomong Apa yang kau lakukan? d i b a l a h yang dua itu aku udah merinding banget gitu. Jadi itu hebatnya, itu hebatnya kalau rasa kamu masukkan ke lagu gitu. Dan ini ya ini pembelajaran buat semua juga yang suka nyanyi. Gimana pentingnya sebuah rasa itu bisa menghidupkan lagu. Tapi ada yang mau kutanya ini kan kamu berapa kali udah nyanyi lagunya Peter Pan? Ya. ya. Kali ini kan boleh potong dikit g a k Dikit aja. Kalau merinding banget kenapa n gak g berdiri tadi? Iya enggak karena yang paling merinding aku paling belakang mas. Iya, iya kenapa n gak g berdiri? Ya kan n gak g harus berdiri untuk、oh, merinding、ya. mas. <tuk> iya enggak?、Oh, <kan? tuk> iya、oh, tapi ya, gini. Dia sudah berdiri tadi dalam duduknya. Mas m u l i yang, yang berdiri. Iya dia yang dimaksud jadi kan mungkin yang merinding adalah bulu-bulu di tubuhnya. e n g g a k kan? Enggak kadang saking terkesima itu standing aja t u h n gak cukup gitu. Kadang kita, kadang, kadang kita berdiri aja udah gak mampu gitu, l a d u h Lu ngelai semua rasanya. Lu ngelai loyo masih, ya itu apa, tapi belum jawab tadi, kenapa suka banget sama Peter Pan liriknya atau apanya gitu. Aku suka banget sama songwritingnya Kak Ariel, ya dari lagu Tak Ada Yang Abadi aku pertama kali jatuh. Apa namanya jatuh hati itu? Dari tak ada yang abadi setelah cari tahu tentang lagu itu dan d e n g e r d e n g a r yang lain. Salah satunya yang ini juga aku suka.、Yeah. <laughs> gitu, ya, aku cuma mau bilang kamu cocok sama lagu yang storytelling yang、yeah. bercerita,、Yap. menyampaikan sesuatu. Itu kamu nyampe dari awal sampai akhir, t u kamu sampaikan dengan storytelling dan ada unsur-unsur. Gelapnya ya, iya, ada、betul. unsur kita di bawah. Okay, yeah, dark, bukan,、yeah. bukan, bukan, bukan ha hantu. Bukan, unsur apa ya, unsur muram, unsur yang muram ya. g a k kalau aku、muram. bilang bahwa kamu adalah penyanyi yang paling ekspresif. Oke,、okay, silahkan Bunda.、Uh, uh, tadi kan ini, ini, ini, ini, kita ini saya berdiri karena kemampuan kamu menggunakan rasa. パンカムラサカンタディ、インプラジャーボットゥニャイピアイディルワッサンナ、おーテヘニクポンティン、イエステヘニクポンティン。タビバゲマンアママストカンラサ、シンガカモンボッキタ、ハンプルムナンギス。アパンカムラサカンタディ、アパンカムバヤンカン、シンガカモン、ピサモンボッキタ、ハンプルムナンギス。アパカカカムプラトラ Juga tuh gimana ya bun, ya, terhianati juga, juga tuh gak, emang siapa gak, yang terhianati benar, iya, iya. siapa? Kan, kan disini kan、uh, lirik ya, lagu ini, bukan lirik lagu ini kan terhianati,、oh. berarti kan yang, yang menulis lagu ini lagi memikirkan、juga. siapa tau h lagi sedang memikirkan terhianati. Nah apakah dia juga terhianati juga? juga. Oh. Oh. Oh. ...jangan kamu yang ngomong, biar, biar Mirabek menjawab. Silakan. Oke,、uh, jadi kalau setiap aku milih lagu, aku milih lagu yang, emang, apa ya, yang memang nyentuh aku... ...dan supaya aku waktu delivernya pun jujur gitu, gak dibuat-buat. t e n t kamu、pengalaman. pernah a l a m i n atau enggak? Pernah, d i h a n t i pernah. Oh, <laughs> oh, <laughs> jadi, kira -kira. jadi kamu、uh, membayangkan t e r i a n a t i 私たちはそれ i 見ることができます。それを y a こ y ができます。いや。いや、それを a ることができます。いや、そ a s 見ることができます。いや、それを i る a とが a きま a それを i る e と y a き y す。これを見ることができます。これを i ることが a きま a これを見ることができます。i れを見る a とが a s ます。 Tapi gini, gini, gini. gini Sekarang、uh, gue pengen dengerin dulu. Pendukungnya Mirabed pada suaranya ya. Dan, dan ini lebih keren lagi ya, karena、iya. minggu lalu... Minggu lalu mereka、iya. cuma bawa balon. Oh iya.、Yeah. Ah, minggu ini udah pada kaosnya udah sama semua nih. Oh. Kita tunggu lama-lama mereka datang pake k o s t u m e r m a i d semua ya. Pada bersirip gitu datang-datang semua. <laughs> minggu lalu kemarin,、uh, minggu lalu itu kamu bawain lagu dari A Great Big great, World ya.、Yeah, a Great、yeah. Big World, n、nah, a h Dan minggu lalu pas lagi、yeah. di penampilan m i r a m i di babak showcase minggu lalu itu di respon langsung.、Wow. Oleh A Great Big World-nya. World.、Wow. Nah ini nih, dikasih emoji love. Ini、yeah. di Twitternya dan abis itu langsung di reply dikasih、uh, hati ya, <laughs> di respon. Dikasih、yeah. love, luar、gimana、biasa. Tuh, kamu? Perasaan kamu gimana dikasih hati, love? Ya,、yeah, bangga banget lah. Kan、yeah. kayak ini salah satu bentuk apresiasi aku ke karya mereka, bawain lagu、yeah. mereka dan di respon sama mereka itu membanggakan, senang.、Wow. Pastinya ya, pastinya. pastinya. Masih sangat banyak penampilan-penampilan yang seru di Indonesian Idol. Jadi untuk teman-teman semua, Kalian semua, guys, jangan lupa subscribe, like, dan comment, dan juga di-share. Terima kasih.